Mitra Bisnis, Balai Besar Karantina Surabaya memusnahkan 53 ton jeruk impor asal Pakistan dengan dokumen tidak lengkap. Jeruk yang dimusnahkan itu sebagian besar bentuknya masih bagus dan tampak layak dikonsumsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemilik Camp Bob Sadino. Om Bob, apa komentar Anda? Ya, ini kan kalau saya melihatnya ini sesuatu hal terjadi karena. Kum sebab dan akibat. Ya ini banyak yang dimusnahkan atau banyak yang melanggar aturan dan lain-lainnya kan. Saya kira ya sebabnya aturan kenapa dibikin sulit. Pamanya ya, pamanya ya kan. Dan orang masih melihat peluang itu bahwa aturan-aturan itu kadang-kadang kadang-kadang mungkin tidak masuk akal ya atau dipersulit gitu ya. ya. Ini kan menghasilkan sebuah akibat kan. Ya wajar menurut saya kalau akibatnya begitu. Bagaimana Om menilai pemusnahan buah impor? Karena ada usulan sebaiknya dilelang saja. Kalau pemusnahan kan negara ini kan negara kuasa. Kita mau bilang apa? Yang mereka sekarang kan berkuasa kan? Namanya juga berkuasa. Ya dia berkuasa untuk melakukan apa aja lah. Itu dari sudut tandang saya ya. Sudut tandang ya. Begitulah kira-kira. Lalu bagaimana Om Bob menilai pengaturan tata niaga dan hortikultura yang akan dikendalikan dengan program Satu Atap? yang dinilai masih wacana ini. Ini kan begini, pemerintah dulu ya, dulu yang dulu sudah lama sekali ya mengeluarkan peraturan bahkan melarang sama sekali buah untuk diimpor ke Indonesia dengan alasan yang sangat masuk akal. Wah, buah, buah-buahan nanti dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita enggak perlu impor lagi. Yaitu berjalan kira-kira tahun perencanaan. Nah, perarangan ya. Hmm. tapi ya ini tidak Pernah dia mencoba untuk mengembangkan atau menaikkan kualitas atau mutu daripada buah-buahannya. Tapi oleh karena kelangkaan malah dijual mahal-mahal gitu buah-buahan. Bukan bukan menambah mutu tapi dia langsung menaikkan harga. Itu berlangsung 10 tahun. Saya lupa pada zaman mana itu Pak Harto atau zaman mana itu nggak tahu lah. Begitu ceritanya. Kemauannya mungkin berlebihan. Kemauannya berlebihan. Kan bagus kan? Jangan impor supaya mutu buah-buahan ini bisa bertambah. Naik dan volume juga bisa bertambah naik. Jadi itu kalau dilihat dari sudut pandang yang yang logis, ya, itu itu bagus dong. Menurut Om, kenapa sulit sekali merealisasikan semangat itu? Apakah kita memang belum mampu? Banyak hal yang menyebabkan itu. Ya pertama, saya kira orang yang bikin peraturan ini adalah orang-orang yang tidak punya pengalaman-pengalaman di lapangan gitu ya. Kurang gaul lah menurut saya gitu. Jadi nggak tahu mau mau mau bikin peraturannya bagaimana gitu. Yang timbul bukan aturan salah-alah jadi kekacauan gitu demikian pemilik kemcik Bob Sadino saya Wendy Lim